Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wassalam La hawla wa la quwata illa billah Allahumma la sahla Illa ma ja'altahu sahla Wa anta taja'alul hazana iza syi'ta sahla Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Fahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah dan kekasih kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah ibu-ibu kaum muslimah dari jamaah GMI yang kami muliakan. Mari kita melanjutkan Tema kita tentang 300 dosa-dosa yang Sering diremehkan oleh kaum wanita Kita masuk sekarang ini pada Pembahasan dosa-dosa yang diremehkan Wanita sekitar pernikahan Kita lanjut Yang nomor lima, pergi ke salon Pergi ke salon Dalam bab ini Para ulama' sangat keras. Fatwa mereka sangat tegas. Dan dalam masalah ini tidak ada satu pun yang berbeda pendapat. Haramnya pergi ke salon untuk zaman sekarang karena di zaman Islam bahkan dalam pembahasan Islam ini tidak ada. Profesi sebagai orang pekerja di salon juga adalah profesi yang haram. Bagaimana tidak? Rata-rata yang di salon adalah kaum lelaki yang bekerja di salon. Kalaupun ada kaum wanita akan ada aktivitas-aktivitas di dalamnya yang diharamkan dalam Islam. Mencabut alis, menggunting, mau menyambung rambut uh, apa? Itu adalah termasuk memberikan make up, lipstik segala macam, menyentuh bagian-bagian aurat wanita dan sebagainya. Kita sudah uraikan terlebih dahulu sebelumnya. Ibu-ibu yang kami muliakan, ma'adhanallah Kalau hanya sebatas motong rambut Pergilah ke salon muslimah Untuk motong rambut Tapi tidak sampai ke tingkat masaj mana nanti Akan mengurut payudara Mengurut pinggul, mengurut paha Segala macamnya, yang semua adalah aurat Mati saja orang Orang sudah mati nih, perempuan Jadi mayat Boleh enggak wanita lain menyentuh langsung dengan telapak tangannya Harus pakai bungkus kan dan auratnya tetap tertutup kan Bagaimana orang masih hidup Jelas sekali ini dilarang Tetapi wanita-wanita muslimah hari ini Banyak yang tidak tahu hukum ini Atau setelah dia tahu banyak yang mencibir Salah satu diantara kenapa banyak wanita ahli neraka Penghuni ahli neraka Karena mereka banyak sekali Melanggar rambu-rambu syariat ini Ibu kalau mengukuti rambut Pastikan ke salon muslimah hanya sebatas gunting rambut. Itu pun dalam batas-batas yang mana dibenarkan dalam Islam. Jangan sampai gunting rambut kayak laki-laki. Ya, semua ini jadi perhatian dalam Islam Ibu-ibu yang kami muliakan. Nastaufiruka ya Allah wa natubu ilaika la haula wa la quwata illa billah. Syekh Ka Sa'atib berkata dalam kitab Hukumul Islam fil Kawafir, Kawafir adalah jamak daripada Ya, ini adalah tempat-tempat salon ya. Bagaimana sesungguhnya profesi sebagai pegawai Salon wanita merupakan profesi yang datang dari masyarakat fasik Dan dari negara-negara fajir Profesi tersebut tidak pernah dikenal dalam masyarakat Islam Yang merupakan sebuah profesi yang diharamkan dalam syarih Jelas? Tegas bu? Ada pertanyaan? Ibu, kalau ibu ingin berpenampilan kelihatan bersih, enggak apa-apa. Tapi kalau ibu ingin kelihatan cantik dan menggiurkan di luar sana, ibu bermaksud kepada Allah s.w.t. Perlu kita timbang. Tujuannya apa dulu? Kalau kelihatannya agar cantik dan menarik, jelas ini kita menyebar aroma biologis dan aroma seksual. Ini jelas haram. Tapi kalau niat ibu adalah supaya kelihatan bersih, ya muslim itu adalah bersih, maka tak fadol. Ibu sekarang niatnya apa? Dari niat itu nanti untuk menilai orang. Maaf nih, rata-rata orang kalau pakai bermekap biar kelihatan cantik dan menarik kan? <tuh> dan ini jelas yang dia maksud adalah laki-laki atau orang umum di luar sana melihatnya, ndeh, ndeh. Kan begitu kan? Ndeh koyo ndanga rancak <tuh> nye bejalan ai. Kalau tahu rancak tutui rancak tu. Itu yang malah syar'i. Bukan malah dipamer-pamerkan rancak tuh Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, Baurui, awak takili. Ketika memang dalam bab berobat, apalagi wanita yang mengerjakannya ya boleh, boleh. Ah, ini namanya berobat. Kalau nama berobat sekali lagi kemarin dulu sudah kita bahas ya, bagaimana adab-adab mendatangi uh, tabib dokter wanita. Ya dan seterusnya. Ah, luluran itu jelas aurat yang dijejas. Itu jelas penjejasan aurat, ya kan? Kalau luluran pasti enggak, pasti enggak semua aurat kita. Pasti, nggak boleh. Kalau mau luluran, beli lulurannya, siapkan lulurannya, suruh suami yang mengerjakan. Cari suami, usah amat. Ungapain oh, juga luluran, udah tua pakai luluran segala, bawa syallallahu orang kan luluran itu supaya makin asik rumah tangganya kan begitu kan? Sekarang udah nggak ada suami pakai sabun cukup lah, pakai spons, ah, tinggalkan, tobat, ini harus dirobah akhirnya, ah, lulur sendiri bisa kenapa sih? Lulur sendirilah bisa, insyaallah. Yang belakang, mande oh, mande. Yang belakang sampai kok Insya Allah nih sampai yang nggak sampai nanti bisa pakai spawn akailah ah nggak boleh nggak boleh karena itu tetap aurat ketika kita meninggal emang anak kita boleh ngelihat aurat kita kan nggak kan analogi kan sederhana aja dah kalau ketika meninggal ada adabnya nggak terhad kita nih kita meninggal nih yang akan memandikan kita anak gadis kita apakah anak gadis itu boleh meraba-raba tubuh kita Tetap enggak boleh itu anak kandung loh Hmm. Kalau suami ya boleh. Nah, ini keren. Nah, sekarang suami enggak ada. Saya sudah jawab tadi. Cepat nikah lagi. Enggak nah, legal eh, anu usah belum dua lei. Enggak usah diurusin oleh. <tuh>, iya.